yang bermanfaat yang memang berhubungan dengan akhirat. Nah ini ada bedanya dikit, bukan dikit ding, agak banyak. <laughs> karena selama ini ya, karena selama ini orang itu kalau sudah berpikir dia punya ilmu, kemudian dia berikan, kemudian itu sudah endingnya akhiratnya sudah didapat, padahal belum luntut. Contoh mamanya, dia mengajarkan ilmu matematik, contohnya ya contoh Ilmu matematik ini hanya dipergunakan untuk duniawi. Tapi akhiratnya yang mana? Juga ditanyakan, bingung juga. Ya kan itu. Nah akhiratnya kalau dia mengajarkan ilmu matematik, kemudian mamanya dapat gaji, gajinya dipergunakan di jalan Allah itu masih boleh. Itu berarti hmm. itu masalah yang apa -apa? Akhirat. Nah yang akhirat. Kemudian ilmu apa? Ilmu ekonomi sama aja nah, untuk ya. mengatur sesuatu yang baik boleh. Kemudian ya. dasarnya dia pada waktu mengembangkan ilmu ekonominya untuk apa? Kalau basicnya dia itu memang ee, syariat, ya basicnya Islam itu boleh juga dan itu harus jelas kan gitu ya. Kemudian ilmu apa? Ilmu politik? Oh ya kalau ilmu politik, oh. politik oh. itu yeah. masuk mana tuh Pak Ustad? Abu-abu tuh. Itu kadang-kadang benar bisa jadi salah atau sebaliknya. Ya begitu. <laughs> Karena ilmu itu bisa. Kalau untuk baik itu mengatur ya memang baik iya. ya jelas tujuannya jelas, tidak ada konspirasi, kejujuran, berani bertanggung jawab, tidak kesana kemari. itu eh, ya begitulah yang akhirnya itu malah menipu kesana kemari, menyakiti orang lain. Nah itu ya sama aja dia mau cari akhirat ya nanti tetap akan ditimbang. Walaupun dia sholat, kemudian juga... Dia di politiknya momennya trobol aja, itu nanti ditimbang oleh Allah. Jadi masalah juga. Ya. Ini masalah setempat. Nah, kemudian sama juga ilmu agama juga sama. Ya. Jadi ilmu agama itu tetap nanti ada dunia dan akhirat. Sama aja. Kalau dia memberikan teori agama, dia basicnya apa? Kalau basicnya dia benar-benar syariat. Syariat ini, kalau agama agak lebih rumit ya. ya. Dia pada waktu memberikan dia ada unsur kesombongan enggak? Itu yang dibaca oleh Allah taala. Lebih ke hati kita berpikir Hati karena ilmu agama itu lebih, lebih berat. Lebih berat karena salah satunya salah satunya diceritakan bil ladzina yastabdiluna an ibadah sayadkhuluna jahannam Jadi di sini disebutkan sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku ini Allah akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Walaupun basic dari ayat ini adalah doa sebenarnya. Tapi doa ini gak cuma doa aja. Ini bisa aja basicnya adalah kesombongan dalam menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita dalam ilmu agama ada kesombongan, ada arogan. Iya sama aja nanti kena juga. Jadi ya, gak ada manfaat. Iya belum tentu ada manfaat. Dan itu dilihat semuanya. Jadi kalau mamanya, kita berada di sini di depan TV diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan dakwah. Tapi kalau memang hati kita sombong. Yang malaikat itu akan mencatat kesombongan kita, bukan mencatat isinya. Walaupun, walaupun isinya baik, tinggal orangnya nanti. Kalau memang kita itu memberikan sesuatu yang baik, tapi kesombongan, ya sama aja. Jadi, Jadi susah, iya. Sebenarnya iya. sangat susah. Kalau yang dakwah itu sangat susah. Enggak boleh sombong. Susah. Bebannya terhadap diri sendiri juga ya maksudnya. Iya sama, memangnya. Umamanya ini salah satunya untuk kesombongan. Yang lain umamanya dalam ya. salah satu firman Allah Taala dalam surat Sapa ayat tiga diceritakan di kabur maktan indallahi antakulum alatap alun. Ini juga berat juga. Bagi seorang bedah artinya adalah kemurkaan Allah amat dekat kepada seseorang nih yang suka memberikan nasihat orang lain berbuat baik, tapi dia tidak menjalankan. Loh kan susah. Harus mau gak mau, mau menjalankan juga Mau gak ya? mau dia ceramah Mau gak mau dia berdakwah Dia harus jalanin dulu ya. Nah ini sudah jelas Ayat-ayat yang digunakan untuk berdakwah Bagi orang yang berdakwah itu sulit sebenarnya Jadi gak bisa dia ngomong Oh ini kamu ini kamu ini Kelihatannya sih baik Tapi kita punya juri betul. Malaikat roket dan aset itu harus kita per, Itu harus kita perhatikan Nah ilmu ini Ilmu agama itu yang bersulit sebenarnya daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi memang sebenarnya ilmu itu harus bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Dan akhirat bagi kita kalau muslim ya dunia akhirat dunia lah dunia ya. Dunia akhirat yang iya. mau saya. Nah. Maksud ilmu agama, ilmu matematika, ilmu apapun. Berarti harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Uh -huh. Dan saat kita sudah memberikan ilmu agama, memberikan manfaat orang lain dan mau tidak mau. Harus kita mulai dari diri sendiri, -sendiri gitu ya Pak eh, Iya, salah seperti nah, itu. itu. Oke, okay. supaya kita tahu nih ilmu ini berguna juga bukan cuma dunia. Ini berguna juga buat akhirat saya nih Pak Ustadz. Misalnya, iya. saya jago ilmu fisika. Mm -hmm. Nah, itu bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk akhirat ya, Pak Ustadz? Kan jauh sekali kayaknya. Iya, walaupun jauh sekali. Ilmu-ilmu itu kan diizinkan oleh Allah ya. Diizinkan ya. untuk muncul. Jadi, istilahnya boleh, tapi memang dasarnya harus jelas. Mamanya kalau memang jago ilmu fisika, ya ambil aja sesuatu yang memang berhubungan dengan akidah kita. Hmm. Misalnya mamanya manfaat bagi negara, tapi negara harus yang baik mamanya. Jadi ya. itu boleh itu. Tapi juga jelas, kalau mamanya mau dikuasai oleh seseorang, kita harus mau menolak. Kalau memang seseorang itu mau mengambil itu untuk kepentingan pribadi, Lagi, kepentingan golongan, kepentingan itu juga tidak punya prinsip penting juga punya seperti itu. Oke, okay, nah sekarang saya mau tanya kalau misalnya nih, Paulus, terus Paulus bilang katanya kalau bisa memberikan manfaat buat orang lain, mm -hmm. ilmu itu berarti ada manfaatnya terbina akhirat. Yeah. Misalnya saya punya ilmu-ilmu nih, Paulus, oh yang pakai inilah, pakai itulah, pinjem batuklah, pakai ilmu apa tuh? Tak ya, tahu, saya dengar-dengar ada pakai ikat pinggang lah, pakai apa segala macam ilmu kebal untuk melindungi orang lain. Atau ilmu yang dipercaya bisa, uh, apa namanya, membuat orang lain jadi kelihatan kincrong, uh -huh. gitu. Yeah. Itu mungkin yang si manfaat orang lain, itu bagaimana Pak Ustaz kalau ilmu seperti itu? Ya... Yeah. <tuh> Kalau memang zamannya pada waktu itu Islam belum mengenal ya, masih boleh ya. aja. Tapi ya, sekarang kan dulu Islam banget. Kan dia. Dia. Zaman Kenaro ya. <laughs> Monggo Kenaro Enggak. belum mengenal beliau. Tapi ya gak bisa ini ya. Jadi kalau zaman sekarang, Islam itu sudah sudah sangat apa, membudaya lah ya. ya. Sudah sangat membudaya. Sehingga ilmu yang seperti ini ya, saya saya berikan ya, Janganlah dipakai karena itu mustrik gitu mustrik. Jadi itu meminta bukan kepada Allah Taala. Jadi jangan dilakukan kalau itu. Yeah. Kecuali mm -hmm. kecuali kalau orang itu dablek <laughs> <laughs> Ya sudah kalau double saya mau bilang apa? <laughs> karena mau loh ini kan hak, hak saya. Nanti saya masuk surga penderga kan itu. Saya sendiri ya sudah siem aja, malah kalau saya malah siem-siem aja. Nah ini saingan saya berkurang nih. Saingan aku. Jadi memang berarti ya kalau memberikan manfaat, membantu orang itu ya baik baiknya, Pak Ustadz ya. Tapi tidak benar kalau menggunakan ilmu yang baik seperti itu. Tapi tidak benar. Oke, dan kita terusin lagi, Pak karena sudah masuk waktu subuh untuk wilayah. DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami persilakan Anda untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Kami juga dengan uh, demisian uh, yang ada di Masjid Aridah ini. Bengkel Hati akan kembali setelah subuh nanti. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di acara Bengkel Hati. Uh, di mana acara ini selalu mempertemukan jamaah langsung dengan Ustaz Dhani. Tapi kalau misalnya Anda bersama rombongan ingin hadir ramai-ramai sama jamaah pengajian, majlis taklim, uh, rombongan satu RC, kami mohon untuk mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu melalui fax di nomor 021 840 8919. Silakan dicantumkan nama penanggung jawabnya siapa, rombongannya berapa orang, dan kira-kira uh, kapan uh, akan hadir di acara begelati. Sekali lagi nomor fax adalah 021 840 8919 supaya kami juga bisa menyiapkan tempat untuk Anda. Tapi kalau misalnya Anda mau datang sendiri, baru dua suami, istri atau anak, bukan rombongan yang besar, monggo langsung saja datang ke acara Pekelati. Karena e, tidak jarang juga yang baru datang sekali bisa langsung bersilaturahmi atau juga yang sudah datang atau juga yang sudah datang berkali-kali akhirnya beberapa kali baru bisa bersilaturahmi secara langsung. Dan ada juga kesempatan di mana hari-hari hari-hari tertentu Ustaz Danu menemui jamaahnya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Ya, ibu Nurhayati dari Kampung Makassar untuk minta tolong pak Ustaz anak saya, istri dan ini eh, kakak saya, Ibu mudahan Iya iya iya, gimana ibu? Ini anak saya kan dari lahir Pak Fitri Iya Fitri Dokter bilang kan dia sakitnya kejang-kejang terus Mau bisa tengkurap dia diterapi Mau bisa bicara dia diterapi Jadi mainannya terapi-terapi terus Pak Jadi saya mohon sama Pak Ustaz Danul Mohon doanya untuk kesembuhan anak saya yang Fitri oh, Iya sekarang 14 tahun sekolah sd kelas 4 oh turun berarti ya iya. ya sudah gini ibu nol Hayati iya. dulu yang sering emosional tinggi kemudian itu siapa ibu atau bapaknya Mbak Fitri yang tingginya tinggi iya, ibu yang pegangannya tinggi iya. ya nah ini persoalannya bukan bukan harus ngurusin Ibu dengan suaminya, tapi demi Mbak Fitri, ibu harus berubah. Di masalah suami, gak serain sama Allah, biarin aja. Mudah-mudahan suami itu baik, kembali ke jalan Allah, rezekinya banyak sehingga ibu ibunya senang juga. Suami kayak apa, udah doain aja dia menjadi, menjadi orang yang baik. Kemudian sekarang fokusnya ke Mbak Fitri. Nah, sekarang begini, ibu mulai sekarang ini ibu eh, haji tahajud kalau Allah mahu ya. Oh ya, ya tahajud terus ambil setiap hari dan selesai tahajud setiap selesai tahajud ibu berdoa ya Allah, jika anakku yang bernama Fitri binti Madin Madin ya. Anakku Fitri binti Madin kalau dia eh, tidak seperti orang normal ya seperti ini kalau itu dari kesalahanku, aku mohon ampun kepadamu. Kalau ini dari kesalahan suamiku, ampunin salam dan bersaswanku. Kemudian istighfar, astagfirullah, nanti. Mudah-mudahan nanti emak ridos hingga Mbak Fitri yang bisa hilang, kemudian mulai menendor, kemudian kecerdasan mulai tampak. Oke, okay, saya akan doa untuk Mbak Fitri, Ibu, Karma ibu, eh, saya mohon untuk istiqaraja. Saya akan fokus ke mbak Fitri di motoriknya dan entahnya mudah-mudahan Allah bimbing dengan mbak Fitri diberi kemudahan agar cepat untuk sehat ya. Istiqar mm. di tengah santai diulang-ulang sampai nanti saya bilang cukup ya. Mm. Ya, silakan ibu, silakan buka tangan, turunkan kepala istiqar. Terima Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Terima ya, kasih Pak Ustadz tadi, sama-sama kita tolong menyaksikan bagaimana pertemuan Ustadz tadi dengan satu jamaahnya mana jamaah tersebut mengalami masalah terutama dialami oleh sang anak Nah ini Pak Ustadz pasti kan semua orang tua ingin menjaga keluarganya ya Pak Ustadz ya Termasuk ya. anak-anaknya Iya. tapi kata Pak Ustadz dan bukan kata Pak Ustadz tapi sering sekali kita ketemu sama jamaah yang uh -uh. anaknya sakit itu akibat perbuatan orang tuanya hmm. nah bagaimana kita menjaga keluarga kita ya Pak Ustadz supaya kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu tidak ada akibatnya dirasakan oleh anak kita gitu Pak Ustadz karena mereka tidak tahu apa-apa ya iya sebenarnya kalau proses Allah memberikan peringatan melalui anak itu biasanya kesalahan hmm masa lalu, itu pada waktu orang tua tersebut itu mempunyai anak yang masih dalam kandungan, ini kesalahan ini masih dilakukan, biasanya seperti itu kesalahan ini masih dilakukan, kemudian ini tergantung juga, tergantung e, keimanan seseorang, kalau sebenarnya keimanannya itu cukup cukup lumayan bagus, Allah, memeng, e, Allah memberikan peringatannya juga cepat, jadi Melalui anaknya Tapi kalau memang keimanannya itu biasa-biasa Biasanya sih itu ya nggak, nggak terlalu signifikan Jadi Makanya kalau eh, Saya sering memberikan eh, Pengetahuan bahwa Kalau pada waktu Anak kita masih dalam kandungan hamil, ya, ya, ya, ya, ya, Kita itu, kita itu Mau jadi orang baik Ngikutin aturan apa yang ada dalam Quran atau sunnah rasul Kenapa? Karena itu yang akan menjadi landasan Atau dasar anak kita itu baik Jadi kalau mamanya Orang tuanya biasa-biasa Ya anaknya kelihatannya Kecil baik Sekolah sekolah maaf ya Sekolah sekolah Islam Baik nanti gedenya ya bisa aja Itu bisa kurang ajar nanti Wah, ya, Karena Akibat kekalauan ya, lalu ya, yang lalu itu pasti akan muncul, pasti, itu. pasti akan dimunculkan oleh Allah Taala. Bisa menjadi ujian bagi orang tuanya, bisa menjadi ujian bagi orangnya itu sendiri, yang nanti bisa berakibat menjadi musibah bagi orang tersebut, ujian lagi bagi orang tuanya seperti itu, itu itu bergulir. Jadi cerita Allah itu pasti akan bergulir seperti itu. Jadi kita harus sangat hati-hati karena memang. Um, Memang hidup ini penuh dengan ujian, makanya jangan sampai kita itu ujiannya Kalau bisa nggak enak itu, ya walaupun ujian itu pasti ada sampai kita itu nanti meninggal. Sebelum meninggal ujian itu ada. Gairulah kalau kita menerima ujian berarti kita mau naik kelas kan ya Bapak Ustaz ya. Ya kalau bisa, kalau mudah-mudahan <laughs> bisa menyelesaikan itu sama naik kelas. Kalau tidak bisa ya, tinggal kelas. Tinggal, nah, kan, <laughs> ada ujian nih mamanya nih Mas, -mas Bayu nih pura-puranya nih yeah. ya. Pura-puranya Istri Mas Bayu itu ngambek, aduh, nah, aduh. ngambeknya gimana nggak tahu. Nah, tapi pada waktu ngambek, Mas Bayu itu nggak marah, tenang, nah, sampai uh. dibatere yang baik. Kemudian sampai istri itu luluh. namanya. Nah, itu luluh. Tapi kalau istrinya ngambek, Mas Bayu banding piring banding lain, sama, nggak naik. Saya nggak banding piring, gawat, banding pintu, nabrakin <laughs> mobil, nabrakin itu. <laughs> <6 ragi. laughs> ya, jadi. Namanya ujian berarti harus diselesaikan dengan baik Kalau misalnya tidak diselesaikan Ya ujian hanya tinggal Sisa ujian dan sementara kita tidak mendapatkan apa-apa Jangan -apa. kemana-mana Kita akan kembali saat lagi untuk itu Tetap bersama Bekal Hati Pemirsa yang ada di rumah juga bisa berinteraksi dengan kami di acara Bengkel Hati. Caranya adalah bukan lewat telepati ya Bu ya, ya Pak ya, bukan. Tapi anda ambil telepon silakan hubungi nomor 021 87797000 atau 87798000. Saya lagi nomor teleponnya adalah 021 87797000 atau 87798000. Tema kita pada hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini sedikit sebelum kita serahkan kesempatan bertanya kepada jamaah yang sedang hadir di sini, Pak Ustaz, mengenai ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya ada beberapa orang yang pelajari ilmu, ilmunya katanya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Misalnya ilmu hipnotis, gitu, atau ilmu menghilang. Oh, ada ke ilmu menghilang? nah itu bagaimana kalau ilmu menghilang pada waktu belum bisa bayar utang boleh, tidak <laughs> apa, apa itu ngumpet namanya pak ustadz, karena ilmu itu tidak perlu ilmu, hampir semua cuma... Saudara-saudara kita yang utang di bank begitu hilang di negeri bagi hilang. Kalau hilang itu bacari <gabungan> di Singapura. Aduh. <gabungan> <gabungan> oh, enggak <gabungan> apa-apa itu cuma kenyataan. kenyataannya. Kan? Diara banyak. Iya, itu kenyataan enggak apa-apa. Jadi saudara kita saat ini lagi bermasalah dengan yang menghilang-menghilang di Singapura, mohon jangan usah marah. Senyum aja. Ya, ya. Ini suka ada yang nonton lho Pak apa-apa. Karena yang namanya orang ya begitu itu. Iya. Walaupun dia itu mamanya dia sholat dia ya begitu itu. Oh gitu. Padahal beribadah juga ya Pak balsa. Iya tapi iya. apa gitu itu. itu Makanya memalukan kalau dia seorang muslim. Jadi ya yang baiklah ya. Kalau memang uh, apa namanya berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani bertanggung jawab. Jangan kabur nanti dicari sama. Oh, iya iya iya. Yang ya. ini Bukan, ya, Bukan kabur Pak Ustaz, apa? Periksa kesehatan. Oh iya. <laughs> Jadi, Padahal periksa kesehatan di sini aja ya Pak Ustaz. Tapi malaikat atendnya bilang sama saya itu bohong-bohong. Iya. -bohong. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ini mampir janda kalau malaikat malaikat saya enggak tahu. Iya. <laughs> nah, kalau hipnotis Pak Ustaz, kalau hipnotis itu kalau saya boleh mengimbau bagi saudara-saudara kita yang muslim, jangan itu dipelajari. Karena setiap orang yang mempunyai ilmu hipnotis nih, ini biasanya orangnya arogan, biasanya sombong. Jarang orang mempunyai ilmu hipnotis itu senyum, nyantai, gak mau gunain ilmunya, jarang, pasti arogan. Lebih dari 90% arogan, dan ilmu ini basicnya bukan dari Allah Ta'ala. Peseknya memang dari makhluk ini tetangga tetangga sebelah gitu tetangga sebelah makhluk, -makhluk itu ya. seperti itu makhluk makhluk yang iya yang bisa menguasai sisi kelam kita ya sisi ini jadi itu itu itu malah kalau boleh saya ceritakan yaitu mustrik karena kita mengandalkan ilmu itu jadi kita malah banyak lupanya kepada Allah. Tapi bagi saudara kita yang sudah menjalankan ya kalau memang mau menertakan nafsu yang lagi ditinggalkan aja caranya boldas Ya berdoa pada Allah taala mohon untuk dilangkan ya tapi kalau memang hatinya belum tulus ya enggak tahu ya udah tapi iya. kalau memang mau dihilangkan datang aja ke pinggir hati sini nanti kita hilangin ilmunya nanti kita hilangin kalau enggak dini ya boldas Nah, jangan orangnya. Saya udah mau bicara orangnya nih. Saya tahu <laughs> kalau ilmu punya enggak hilang celurit Eh. <laughs> <laughs> <laughs> Mudah-mudahan jawabnya enggak ada yang sempatin saya waktu ya. saya. Mudah-mudahan amin walaupun ada saya yakin pasti ada seperti ya. ilmu hipnoterapi itu hipnotis semua. Jadi ya. bagi kita kalau ingin benar-benar sujud pada Allah Taala, benar-benar tertib keimanan kita jangan itu kita lakukan apapun bentuknya alam bawah sadar kalau itu ya, iya, sadar. janganlah itu ya. nanti kita malah salah di hadapan Allah baik oke okay. nah ini seperti janji saya tadi saya memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini untuk bertanya monggo tadi yang mau bertanya ibu silakan berdiri sebutkan namanya asalnya dari mana dan apa permasalahannya Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Indah Irmawati dari Semarang. Ibu Ernawati ya. Irmawati. Monggo silahkan Keluhan saya sudah 1 tahun setengah ini setelah ditinggal bapaknya. Eh, ah. duduknya enggak nempel boleh ibu. ya. Inggih. Okay. Uh, telinga saya kiri kanan mendengir seperti di malam di hutan. Apa? mal oh. tengah malam di hutan tuh yang seperti Berarti itu loh. ada serigalanya, ada jangkriknya, ya, ya seperti, seperti jangkriknya. Jangkrik, jangkrik, saya malah jangkrik. ibu emang pernah ke hutan tuh di malam-malam ya. <laughs> melihat di tv. Wah. Wow. Lihat di sini trun ya bu ya? Ya. Masih untung ibu ini gua jini uh, bilang melihat di tv kalau saya kayaknya rasanya teringat seperti ini kayak uh. mendengarkan acara penyelamatan si gula sampah ini mulut saya rasa sepet kalau tidak sepet seperti kalau nelayan itu seperti ada sampahnya itu kalau nelayan seperti apa ada sampahnya dalam di tenggorokan di sampah, maaf, maaf. Ya. ini ini maaf ini saya tanya hmm. ibu tapi jawabnya senyum aja ya emang ibu pernah ngemut sama sudah lu kan tanya kayak kayak auto datang nih ya. ya Nyerit gitu rasa oh? ngeres-ngeres gitu apa aja terus kayak ngeres-ngeres. Oh gitu. Ngeres seperti ngeres kayak lantai yang belum disapu itu Bu seperti itu gitu. Oh, iya ya, terus, -terus laki muncul lagi gitu kan dengan dia ya, ada lagi, laki, ada lagi. Ibu aslinya mana sih? Asli saya Kendal, terus saya tempat tinggal di Semarang. Uh -huh. suami saya asli dari Tegal, pindah dari di Semarang uh -huh. sudah Sebelah tahun, terus bapaknya sakit-sakitan, sudah meninggal. Sebelah tahun yang lalu. Uh -uh. Terus saya setelah tinggal bapaknya itu, mungkin tambah anak saya nikah. Uh -uh. Terus tidak pernah. Hmm. Nah, ya. terus, uh -uh. Saya mungkin depresi kecil-kecilan. Depresi kecil-kecilan ya. <laughs> oh gitu. Kering nangis. Ini selalu <laughs> depresi sendiri. Kering <laughs> nangis <laughs> itu yeah. dah pernah tak bawa ke dokter Aljiwa uh -uh. katanya depresi gitu kawan. Ibu. Iyalah ibu datang ke ahli jiwa mana sakit gigi <laughs> nggak ada. Iya, <laughs> <laughs> tapi katanya tapi nggak sembuh sembuh sampai sekarang kalau mendenginya itu sama mulut itu. Ah oh, begitu. Minta solusi sama istat dan jenuh. Um. Kalau sebelumnya saya mau minta maaf nih bu. Ya. Yes. Kalau ibu nggak salah minta solusi ke saya nih. Iya. Saya ahli jiwa bukan. <laughs> Uh, tapi saya dia. coba memberi ya bu ya karena biasanya kalau bukan ahli-ahli itu nggak diakui sama beliau-beliau yang para ahli itu ya jadi ya tapi ada apa apa lah long. itu hanya kamu kamuflase mata manusia ya kan ya kelihatannya kelihatannya ya, kelihatan aja sama. ahli tapi ya sudahlah nggak apa-apa itu ya. hanya masalah kecil saya mau tanya ibu setelah bapak itu maaf ya setelah bapak meninggal Apakah ibu sering? Maaf ini saya maaf saya harus tanya nih ya. Mudah-mudahan salah, tapi kalau betul ya ibu harus jujur ya. Ibu sering nggak membaca sesuatu untuk ngilangin sedih atau membaca sesuatu untuk ngilangin sedih? Dimana itu yang dibaca itu sebenarnya niatnya malah bukan niatlahi Taala tapi ya untuk sesuatu aja. Pernah pakai itu apa? Yasin. Karena untuk naiknya itu biar itu biar nggak nangis itu biar hilang rasa kangen sama anak oh hmm. gitu kalau hmm. ibu baca yasin hmm. itu baca artinya aja insyaallah malah lebih cukup karena kalau baca yasin malah nggak ngerti artinya nanti hmm. jadi sebenarnya yang memang ada di dalam uh, hadis rasul itu memang bagi orang Arab yang memang belum ikhlas ditinggal oleh uh, Almarhum atau Almarhumah Itu oleh Rasul memang disuruh baca yasin Tapi bukan baca yasinnya Artinya sebenarnya Cuma kalau orang Arab baca yasin kan tahu Tapi kalau orang kita baca yasin kan bingung Karena ya memang Kalau memang ahli ya boleh langsung tahu artinya Tapi kalau enggak tahu artinya kan ya Ya hanya oh, baca saja kan ya. oh, Jadi saya uh, Memang itu adalah Artinya maksudnya Jadi kita memang disuruh ikhlas oleh Allah Ta'ala Jadi hmm. Allah men sudah ngerti bahwa oh iya ikhlas ya berarti kita harus selesai. Jadi bukan terus-menerus dengan akhirnya menjadi kabur, absurd. Jadi niatnya malah bukan kepada Allah taala. Bukan berarti itu salah bukan ya. Tapi kalau saya saya akan lebih meluruskan cobalah kalau baca Quran niatnya karena Allah. Jadi iya jadi uh, umpamanya ini ya, semuanya karena Allah, karena ibadah kita karena Allah untuk Allah untuk mencari rida Allah makanya tadi saya cakap apakah itu seperti itu kalau memang iya boleh baca Yasin tapi niatnya karena Allah boleh baca ayat kursi niatnya karena Allah boleh baca Fatihah niatnya karena Allah boleh baca Bismillah niatnya karena Allah begitu ya Nah jadi jadi semuanya kita mencari rida Allah jadi bukan untuk saya mau lulus tijian saya baca ayat kursi, oh, oh, oh. itu belum pernah tahu ya saya. Jadi harus karena Allah boleh ya. Kemudian baru doa ya Allah, oh. saya mohon jika saya nanti belajar untuk ujian saya, aku mohon agar kau berikan jalan agar saya bisa menjawab ujian itu dengan baik amal itu benar. Paham itu ya? Iya. Ya. Nah, sekarang sekarang saya tanya. Tadi ibu masih merasa sepot, merasa seperti ada sampahnya di mulut ya? ya karena ya. saya tanya, ibu hari ini ya. pagi ini di masjid. Aninda, kami Amini jadi para jamaah ini sebagai saksi Ibu Haji Ibu Ida. aja siapa tadi tinja Irmawati Tidak Irmawati Ida Irmawati Ibu aja Ida Irmawati mulai saat ini maukah jika baca Quran yang yang karena Allah taala Mau insyaallah Kalau mau ikhlas ikhlas jallaahi taala Billahi taala amin amin amin ya rabbal alamin Iya, sekarang saya mau tanya. Mudah-mudahan Allah me meringankan, memudahkan, menghilangkan jika memang sesuatu yang tidak baik itu ada dalam tubuh ibu. Ya, sekarang saya mau tanya, ibu, yang tadi mulutnya merasa cepet, kemudian kayak ada sampah di dalam mulut, sekarang gimana? Sekarang? Agak mengurang. Mulai berkurang. Iya, hmm. sudah, tidak apa-apa. Sudah hmm. dibuang sampahnya ke bantaran kembang, polter. Nanti diprotes saudara kita yang disono. Oh iya. Ya sudah tidak apa-apa, ibu. Uh, begitulah saya memberikan gambaran bahwa bagaimanapun juga, kalau kita membaca sesuatu, khususnya Al-Quran, niatnya yang benar adalah Bilahi Taala. Jadi kalau untuk yang macam-macam yang saya takut seperti itu, saya sendiri saya takut. Saya bacanya enggak seperti itu tapi saya takut, karena banyak kasus, banyak kasus kali. Belum nanti seperti yang kayak ditek-tek. Ya, lama-lama itu. Kok ada yang nyakiti di sini saya, hmm. tapi nggak tahu dokter ahli jiwa, ahli jiwanya nggak pernah belajar agama dengan bagus, nggak ngerti dia. Hmm. Makanya saya takut. Di sini saya bukan ahli, tapi cobalah saya kasih solusi. Sekarang lebih enakan, sudah lumayan. Sudah lumayan. Iya. Bilang apa sama Oke. Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Makasih apa selanjutnya? <laughs> <laughs> Hahaha. Maaf, oh, <laughs> saya terima dengan alhamdulillah. Saya dengarnya kunci rumah. <laughs> <laughs> iya, ibu <Aku> yang sahabat <tuk> dan saya mencoba memberikan sesuatu yang baik mm -hmm. ya, demi untuk tauhid, demi untuk iman kita agar mm -hmm. kita tidak salah jalan. Amin. Mm -hmm. Jadi ibu nggak usah marah dengan saya karena memang hasilnya seperti itu. Kalau memang -hmm. sudah niat karena Allah. Mm -hmm. Yang buruk-buruk di bulus di ini Insya Allah mulai pelan-pelan dia akan keluar. Allah. Kenapa kok keluar? Ya saya juga nggak tahu. Itu hanya pengalaman saya aja. Yari, makasih, ya terima kasih Ibu Eni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali dengan cerita jemaah yang lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana. Apert keluarga kami dengan hati. cara begini ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nidy dari MNCTV dan Bunda-bunda yang ada di rumah juga bisa berinteraksi dengan kami caranya adalah menghubungi nomor 021 87797000 atau 087798000. Nah, sambil menantikan telepon dari Anda, saya memberikan kesempatan lagi kepada jamaah yang ada di sini. Kalau tadi sudah ibu-ibunya, sekarang bapak-bapaknya nih yang mau nanya yang mana? Silahkan. Sebutkan namanya siapa asal dari mana Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suyono eh asli daerah dari Kabupaten tinggalnya di Ciretan Ya silakan Pak Su Suyono Suyono iya yes. eh uh, almarhum dan Bayu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala amin Uh, saya mempunyai keluhan sejak saya umur 15 tahun kurang lebih mempunyai penjelan atau tumor pembuluh darah di muka. Uh, saya sudah pernah berobat dulu dioperasi di rumah sakit daripada kita, uh, tapi hasilnya belum sembuh juga. Uh, saya mohon solusinya kepada Ustaz Dhani. Jadi kenapa bengkak di pembuluh darah? Uh, tumor pembuluh darah di muka, Pak. Tumor pembuluh darah di muka, yeah. ada bencilan seperti itu ya. Yeah. Oke, okay, itu aja Pak. Iya, Pak. Tadi kan beliau bilang katanya sudah ke dokter, katanya. Nah, ini kan kebetulan zaman kita juga ada dokter. Jadi ya, di pausat saya tanya beliau dulu tanya dokter secara medis nih pen dilihat itu pausat wah ini Mas Bayu berarti ngajak berantem nih ya, sama saya kan ya, bukan bukan bukan bukan ngajak berantem nanti secara islami kita akan cari solusinya pausat tapi secara kedokteran biar secara medis juga gitu pausat sebenarnya saya tuh ada di sini itu sebenarnya ngeper sama dokter kalau <laughs> bayi ya, pausat tanya opini beliau aja saya takutnya nanti saya itu yang kalah gimana nanti. <laughs> Karena cara menghilang hati bisa ditutup. <laughs> boleh deh, boleh, boleh tapi ya tapi, tapi bilang sama dokternya, jawabannya ya. jangan yang pakai bahasa yang aneh-aneh. Oh, bisa, tahu. <laughs> bahasa aneh-aneh yang susah dimengerti gitu ya Pak jangan ya. Oke, okay. susah uh -huh. gitu, Iya ya, Pak Ustaz ya, saya mau tanya ya. dari pendapat dokter, beliau ini juga... Uh, Insyaallah paham soal keluhan seperti ini. Jadi sebenarnya salah satu jamaah kita, maaf bapak, Pertama. ini adalah dokter juga. Beliau juga mungkin bisa men dari sisi medis sebenarnya apa permasalahannya? Ntar ya pak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dok. Nah, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat ya. Oh dokter sakit, mau terlaluan <laughs> Oke, okay, nih. Beliau mengalami masalah yang tadi sudah disebutkan, menurut dokter ini kenapa ya pak, pak? Pak dokter? Coba ditanya sama dokter, sebelumnya kenapa Pak? Katanya. <laughs> Tanya kenapa eh. Pak? Sebelumnya sih hanya terasa gatal kayak dikit nyamuk, ada bentolan kecil, lama-lama eh, ya mungkin pelan-pelan melebar gitu. Oh gitu, kayak yeah. dikit nyamuk. nyamuk. Gatal-gatal kayak, oh, gatal, gatal, gatal kayak dikit nyamuk aja gitu. <laughs> Ketemu nggak nyamuknya Pak? <laughs> <laughs> nyata itu nyamuknya nyamuk kapan? Iya. Jadi kalau benjolan di pembuluh darah itu memang kayak tumor itu mulanya pada jaringan di sekitar pembuluh darahnya. Berarti terjadi peradangan di sekitar situ. Kalau enggak salah gitu, dokternya kan pernah bilang enggak? Disuruh ngapain gitu enggak? Ehm, katanya sih perlu dinet di oke okay ya di di bedah gitu, mau <laughs> oh, di bedah. Iya, atau kateterisasi gitu. Oh pakai kosmetik gitu? Oh gitu. Jadi biasanya itu karena ada peradangan di pembuluh darahnya. Mulanya begitu. Ya terima kasih dokter. Jadi kalau misalnya radang, berarti dikasih obat radang. Obat radang tadi udah ya? Dikasih obat siapa ya, ya? Tapi muncul lagi. Coba sekarang kita tanya solusinya dari kalau dari sisi Islami bagaimana nih pak Ustad? Iya. Yeah. Um, Kalau tadi Pak Dokter bilang begitu lucu juga ya dokternya ya, <laughs> ada nyamuk, tapi nggak <linking mainstream> apa tapi nggak apa-apa ya. Jangan sebenarnya komedi ya, bukan dokter. Bisa direkam <oro goalaya, ENFIRantua> sama MNT di Iya, baca aja. Itu yang dijadiin lagu ya begitu itu. Maaf ya Pak Suyono ya. Itu yang lagunya. Dokter Jin, apa beda lagi Pak Udon? Iya, Pak Suyono. Kalau memang itu awalnya dari umur 15 tahun. Tapi sudah pernah dioperasi oleh dokter ya? Sudah sudah. Di rumah sakit sudah ya. Berapa kali? Sekali, dua kali, sekali sekali. Itu umur berapa waktu operasi? sekitar umur 20 tahun 20 tahun ya 20 tahun ya. oke okay. uh, pak mat pak Suyono mat Suyono begini uh, karena ini berhubungan dengan orang tua yang juga dengan mas Suyono sendiri kalau memang ada pembengkakan di daerah pelipis ya ini ya kalau nggak salah ya yes, di pelipis ini ya yeah. itu memang kata dokter uh, uh, tumor di daerah pembuluh darah kalau boleh saya cerita sifat yang yang e, menjadikan tumor itu muncul biasanya nih yes. itu biasanya Pak Suyono itu sampai sekarang ini kalau saya jawaban saya ini salah saya minta maaf tapi ini barangkali mudah-mudahan Pak Suyono paham yang saya e, berikan yes. Pak Suyono ini biasanya kalau diberikan nasihat Entah itu orang tua Khususnya ini orang tua nih Sampai sekarang nih ya Karena ini masih muncul Pak Suyono itu Menolak Ada jengkel Tapi dibilang marah Enggak Tapi diem aja enggak dilaku-lakuin Nasihat-nasihat dari orang tua itu Juga Juga Dari istri Jadi diem Diem aja Ya kayak begini nih Diem aja Jengkel sih tapi diem Tapi jengkelnya enggak terlalu kuat nah apakah memang betul Pak Suyono itu dari dulu ya. kalau dikasih nasihat seringnya seperti itu seringnya nah, kalau dulu masih sekolah ya Ustad kalau sekarang Insyaallah sudah sama orang tarang itu kapan berapa minggu atau berapa ah, bulan setelah saya udah berumah tangga Insyaallah berumah tangganya orang. berapa tahun sudah sekitar 12 tahun Ustaz. 12 tahun ya, ya. Ini umurnya berapa sih Pak Singoran sekarang? Sekarang 41 Pak oh, oh ya seumuran saya ya? 40. Oh, <laughs> 41. 27 tahun. Ya. 27 kali ganti KTP. Kali, <laughs> Benar juga. <sih>, ya? <laughs> ya. <clears throat> Tapi sifat itu masih kadang-kadang muncul. Kalau sama orang tua kali ya. Ini barangkali. Makanya... Uh, sifat ini biasanya muncul pada waktu berumah tangga. Uh, pada waktu berumah tangga, sifat itu muncul lagi atau kadang-kadang muncul atau memang sudah tidak, Pak Suyono. Uh, kebetulan kan orang tua di kampung, jadi sekarang nggak bertemu ya kita. Dan... Oh, gitu ya ya ya ya ya. Ya sudah, Pak Suyono. Nanti kalau Pak Suyono ingin sembuh benar karena Allah, sifat yang tadi saya berikan, kalau Pak Suyono ya itu sifat saya kalau dulu sudah dikasih tahu orang tua, diam aja mungkin jengkel tapi gak marah, diam aja begitu itu mohon nanti Pak Silono Rajin Tahajus, kemudian mohonkan ampunan sifat seperti itu pada Allah mohon ampun, terus-menerus kemudian mohon diberi kesembuhan tumor e, yang ada pada pembuluh darah mohon diberi kesembuhan, mudah-mudahan dalam berapa bulan atau satu tahun ini, mulai itu kelihatan mulai kempes, mengecil, normal mudah-mudahan lebih nggak perlu operasi kosmetik, ya, nanti operasi kosmetik malah lebih ganteng lagi, nyampe bingung <laughs> lagi ya. kita nah, mudah-mudahan bisa dijalankan hasil saya Pak Suyono. Insyaallah ya, Insya ya, jangan lupa tetap dekat pada Allah Taala. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah, mudah Allah Amin. Ridho, mudah-mudahan memberikan ketuhan pada Pak Suyono. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan di operasi plastik Dikit-dikit operasi plastik ya Pak Ustadz Ia ya. Di ulang jadi kayung lagi <guluh> Arti, Operasi kosmetik tadi Operasi kosmetik ya. Beda dengan plastik Kalau ini sama Pak Ustadz ah, Tulisannya ada beda tulisannya <guluh> Nanti kita akan kembali di saat lagi Dengan cerita lainnya dari Jawa A. Dan telepon dari anda juga kami masih nantikan Jangan kemana-mana Baiklah Hati akan kembali di saat lagi <tuh> Pemirsa di acara Bengkang Hati ini sering sekali kita melihat cerita jamaah yang kalau mengalami musibah atau mungkin mengalami satu penyakit setelah ngobrol sama Ustaz Danu Alhamdulillah bisa uh, disembuhkan atau bisa berkurang rasa sakitnya Nah, hal ini mungkin um, ada ada yang ada yang nebak-nebak pak Ustaz. ada yang pikir katanya Ustaz Danu ini Pasti pakai jin nih, pasti pakai uh, bekerja sama dengan makhluk-makhluk nakal nih. Ini bukan seperti itu kan ya Pak Ustadz ya. Iya kalau memang daripada fitnah hmm. mending datang aja ke sini untuk membuktikan ya. ya Pak Ustadz ya. Ya selain membuktikan ya ayo kita ngobrol aja. Kita sama-sama <Gülüyor> muslim kan lebih enak. Betul. Daripada fitnah kesana kemari, fitnah kesana kemari. Oh, Belum neraka nanti. Iya kalau saya gitu. Kalau <Gülüyor> kita keluar lagi. Kalau enggak, <laughs> silahkan aja, enggak apa-apa. <laughs> Jadi apa janganlah ya. seperti itu. Karena memang jujur, sayang, begitu-begitu enggak suka. Gitu. Memang enggak suka. Dan dasarnya, kita bukan dasar yang ilmu seperti itu. Dasarnya kita hmm. insya Allah lurus benar-benar Quran. Benar-benar sunnah Rasul. Jadi jangan bermain fitnah. Hmm. Karena semakin fitnah itu bergulir, semakin banyak dosa. Hmm. Kalau yang di itu hanya maling ayam, perampok keji yang korupsi silakan nggak apa-apa tapi kalau yang difitnah maaf maaf bukan saya yang difitnah seseorang yang amal solehnya tinggi silakan dia dosanya pasti tinggi sekali itu berlajar berlajar itu itu sesuatu yang imbang karena karena beliau nggak paham bahwa itu tetap ada semakin dia fitnah semakin dia jatuh semakin dia jatuh Makanya kalau saya hati-hati bermaksud. Mudah-mudahan jamaah bengil hati tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan jamaah bengil itu jangan ya seperti itu. Amin. Amin. Karena saya sudah mempermudah cara bagaimana seseorang itu sujud kepada Allah Ta'ala itu sudah saya ya. Ya. permudah. Jadi ya. lebih gampang, lebih simpel. Dan ya seperti itu. Ya. Ya. Kalau memang ada ketulusan, kejujuran. Kalau itu sembuh bukan karena saya. Itu Allah bukan saya. Karena... Saya doa juga enggak, kan? Betul. Belum kan begitu ya? Yeah. Saya yang mengajak jujur, kalau jujur bahwa di sebelah kanannya ada malaikat rakib yang menulis kebenaran. Yeah. Kalau jujur, ya kalau itu sembuh, hmm. semua karena Allah, bukan karena saya. Yeah. Jadi itu seperti yang uh, apa adanya kalau saya. Hmm. Hmm. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang berperasangka buruk, ya termasuk jamaah yang lagi ada nonton bareng di Lampung. Bismillahirrahmanirrahim ada di sana. Mudah-mudahan semuanya bisa ikhlas berkumpul lillahi taala mengikuti pengajian pekan hati ini. Ibu Ida yang tadi gimana Ibu Ida? Yang tadi katanya kayak ada sampah cetan, di mul. Sudah lumayan. Ibu, ibu, ibu berdiri, Ibu berdiri, Bu. Enggak, ya. Di Bu? Lumayan. Sudah yang tadinya agak di menyempit uh, uh, kan agak longgar sekarang sudah agak lega ya, ya? Agak lega aja mungkin bukan sampah mungkin ya apa itu enggak tahu ya namanya ya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kalau kan tinju mungkin kan haha oh iya <laughs> lengkap, karena, lengkap karena lega, langsung langsung mungkin langsung masuknya kan sudah membaik ya alhamdulillah, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. makanya sering-sering nonton pengajian tuh yang baik-baik jangan pengajian yang heha hehe hehehe he he, tapi malah ilmunya kurang ya maaf maaf ya ini ya karena kalau pengajaran hehehe he, malaikat itu bingung ini yang malaikat ya <laughs> jadi nggak ya. apa-apa sih ibu ida mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat mudah-mudahan bisa ditularkan pada saudara-saudara yang ada di semarang ya amin. ya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, apa amal soleh bisa ibu ida sendiri amin, amin. mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin Terima Amin. kasih Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini yang di rumah juga sudah ada yang standby nih Dari Sulawesi tengah beliau ini nelfonnya Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sutikno Pak Sutikno, apa kabar Sulawesi Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, lagi 6 jam ini Ini Sulawesi Tenggara ya Pak ya? Sulawesi Tenggara Oh, selalu bukan selalu di tengah, selalu di tenggara. Iya, oke. Okay. Munggu langsung dengan Ustaz Dhani ya, Pak. Selamat datang, Pak Sajanu. Waalaikumsalam. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iyilah, ini Pak Ustaz Dhani. E, saya punya kekuatan ini dua tahun yang lalu. Saya kena serangan jantung, Pak Sajan. Gimana pelan, -pelan Pak? Pak gimana pelan-pelan. Kok enggak paham-paham, kena serangan lagi. Coba santai dulu pelan-pelan, Saya juga bingung nih. <laughs> iya, ya. Nah, yang lalu pasien Danu saya kena serangan jantung. Kata dokter, jantungnya melebar. Jantungnya melebar. Iya. Pembuluh jantung atau pembuluh darah jantungnya yang melebar? Ini yang di mana nih? Eh, jantungnya melebar, kata dokter. Ada penyempitan. Oh, jantungnya melebar, ada penyempitan. Oh, maksudnya bekak jantung ini kayak kayaknya, ya? Iya, iya. Berarti Pak Zultekno sesak, ya? Sesak, iya, iya, Pak. Sesak. Iya. Cuma terasa takut, biasanya. Terasa gimana? Takut-takut. Takut, takut, taku, taku, ya? Takut? Taku. Takut. Takut. Takut. Iya. Takut dong <tuk> ya. Pak so, jantungnya melebar takut gimana maksudnya Pak? Pak bilang dokter Katanya juga ada apa namanya Eh lakunya lalu kronis Mak kronis oh, Kronis tuh. Jantungnya kronis Oh iya iya ya. Kayak gini aja Pak Sutekno Pak si. Sutekno Kok si. ini sih ini dari Jawa apa dari Sulawesi ini? Dari Jawa Pak Kebetulan ke Sulawesi Pak Oh tugas di Sulawesi oh. Jawanya di mana Pak? Di Blora. Blora, Wah, tetangga ya. saya ini, tetangga, tetangganya, tetangga pengusaha kayu ya. jati, Oh, ya sudah Pak Sutekno saya akan memberikan gambaran dikit. Pak Sutekno ya. saya mohon Pak Sutekno jujur saja, tidak apa-apa Pak ya, Demi untuk kesembuhan Bapak, saya mau tanya nih Pak Sutekno, Pak Sutekno sering tidak? jengkel atau marah. Nah, ini beda. Jengkel itu agak sedikit emosinya atau marah, marah itu agak tinggi emosinya khususnya kepada istri khusus beliau. Ya. Tapi diam, tapi diam. Kadang-kadang meledak tapi diam, nanti meledak tapi diam gitu. Gimana Mas, Pak? Benar apa enggak nih, Pak? Pak. Insyaallah betul sekali, Pak. Insyaallah betul sekali. Betul. <laughs> ya sudah gini aja, Pak Sutekno. Yes. itu insyaallah bisa cepat, sangat cepat Kalau Pak Sutekno mau memaafkan istri dengan amat sangat cepat Walaupun yes. istri banyak kekurangannya di depan Pak Sutekno Mau gak? Mau, langsung mau Yang menjadikan Pak Sutekno itu sering jengkel atau marah yang tersimpan dalam dada Pak Sutekno itu Kepada istri yang bagaimana coba cerita Dikit aja, gitu aja Yang ini ya yes. gitu Iya yes. Biasanya kalau dikisip, tahu Pak, kadang-kadang Mbak Wedi, kadang-kadang bantah gitu loh Pak. Oh, <laughs> kalau dikasih tahu, ngebantah gitu maksudnya? Iya. <laughs> Sudah, gampang aja yeah. Pak Sutekno, saya kasih yeah. ilmu yang baik. Baik ya, belum yeah. tentu benar, tapi baik ya. Kalau yeah. Pak Sutekno mau ngasih nasihat istri... Itu mulutnya dilakban dulu. Jadi ya. <laughs> <laughs> ngerti nanggah dia nge-bantah. <laughs> Biar gak nge Enggak, enggak. Ini mau bercanda aja ya. Pak Sublikno, yeah. nanti kasih tahu istri yang baik. Mulai sekarang nih. Ini nih istri ada di sebelah Pak Sublikno. Dan ada, ada, ada. Ini pak. kan denger nih. Sekarang Ibu kan yeah. denger nih. Saya juga mohon yeah. ya. Ibu, Ibu Tekno. Nanti kalau mulai hari ini, pagi ini, kalau dinasihatin Bapak jangan ngebantah lagi, mau gak Bu? Mau Pak, alhamdulillah lagi. Bener loh ya, mau ikhlas loh ya. Ikhlas. Kalau nanti gak mau saya cekik dari sini dulu. <laughs> Emang eh, abisanya kek ya, gak bisa. So, yang rukun aja ya Bu sama Pak Tekno ya. Iya Pak. Iya Alhamdulillah. Mudah-mudahan ikhlas dah. Pak Tekno sekarang saya tanya. Pak Tekno, ya. sekarang Pak Tekno sudah, Ibu sudah paham. Pak Tekno benar-benar ya. belajar untuk ikhlas. Uh, apa namanya, kalau Ibu bantah sekarang Pak Tekno senyum aja. Mau gak? Karena Allah. Mau karena Allah. Taala. Benar ya? Sudah paham ya sekarang ya? Benar ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Dada Pak Tekno yang biasanya berat saat ini bagaimana? Alhamdulillah ringan buat saya. Sekarang ringan? Ringan Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Alamin. Nah itulah ini beneran ini, nih Patino. Ini, ini makanya di sini juga bingung juga saya kenapa Betul. kok bisa langsung sebut pada saya gak ngapa-ngapain. Tapi ngaja berikran dan mengakui kesalahan. Ini kalau mau mengakui kesalahan ini salah satu sifat-sifat orang muslim. Muslim benar Jadi kalau salah ngaku gak apa-apa kok sambil bercanda-bercanda kan gitu. Jangan kabur. Nanti Pak Tekno nggak mau kesalah kabur ke Papua. Nah itu nggak mau kesalah <laughs> itu namanya Cek kesehatan ke Papua. Jangan begitu, oh, nggak apa-apa. Kesehatan mau ke rumah sakit. Oi, oh, rumah sakit ini udah canggih, -canggih. Rumah sakit Anida. Ya, <laughs> Pak Tekno mudah-mudahan manfaat dan jangan ya. galak-galak lagi sama itu udah santai aja. Terima kasih. Mudah-mudahan okay. bisa naskah saya bisa dijalankan dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah taala dan sekarang sering tersenyum, sering tersenyum. Amin. Insyaallah mudah-mudahan nanti Allah ridha. Amin. Terima kasih Bapak Ignor Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kalau masih ada waktu silakan. Bapak boleh berdiri Kalau sebutkan namanya asalnya dari mana? Ya, sudah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Warikah. Warikah. wabarakatuh. Saya Ustaz Dani dengan Mas Bayu. Inilah sosok seorang hamba Allah yang karam di laut dosa yang bernama Zaini Maharam usia lebih kurang 74 tahun tempat tinggal di Kota Marilu Palembang. Palembang. Iya. Ya kan ya. Bapak jadi saya datang sini, namanya apa enggak diket ya Pak ya. Iya iya, maba. Ya. Jadi saya datang sini bawa cerita dua macam yaitu ada dua macam kerinduan saya. Jadi kerinduan pertama insyaallah sudah diobati saat ini karena sudah lama saya merenungkan mencari langkah untuk supaya dapat langsung bertemu oh. dengan ustazal. Dan... Ceritanya begini. Cara singkat saja ya. Ya Pak. Makan. Makan. Ya. Dari aja, Pak. tahun 2000, 2010. Ya. Saya sudah mulai menekuni perhatikan dalam pengajian. Singkat hati ini. Jadi cara singkatnya. Sangat berhasil saya rasakan. Karena saya ini dililit oleh penyakit sakit. Jadi dari situlah saya menyadari bahawa saya ini mempunyai dosa lebih segudang sekali ya, jadi karena saya mengikuti terus ini, apa namanya acara fikir hati ini, saya banyak berkurang-berkurang penyakit saya Alhamdulillah ya, jadi sampai insya Allah tuntas hari ini dalam jika waktu tujuh bulan ini. jadi saya sudah menekuni ...sesuai dengan ini... ajaran Pak Ustaz Danu saya merasakan diperintah kerjakan ya qot tahajud dengan Pak Ustaz Danu ini sampai bang, itu... samping saya, saya rasa akan begitu terus saya kerjakan sampai saat ini belum pernah saya mangkir itu alhamdulillah ya nah, ini rasa obatin saya hmm. saya mohon kepada yang terhormat Bapak Ustaz Danu saya mengakui Bapak, Ustaz adalah guru saya. Jadi mohon diterima dan biarkanlah saya dari jauh baik-baik baikpun dari dekat. Itulah yang saya. Kemudian ini kerinduan kedua ini. Kerinduan kedua ini sebenarnya sudah lama saya rindu dengan baik Allah itu. Tapi ibarat kata pepatah. Maksud hati membelut bunung apakah daya tangan tak sampai. Ah. Ya, jadi dalam hal ini saya hanya berdoa kepada Allah Taala agar supaya rezeki pak ustadz Janu ini dapat ditingkatkan lagi dari yang tidak. Insya Allah ditingkatkan juga itu yang diimpakkannya kepada yang membutuhkan. Oh, Ini hi lah <laughs> sebagai ya anak-anak saya yang ingin saya sampaikan kepada yang terima, bapa Sadanu dan Mas Bayu. Iya. Saya kira cukup sekian nanti banyak tak waktu. <laughs> Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Paulus? Enggak lah. <laughs> <laughs> <laughs> bagus sebenarnya bagus, bagus tapi saya nggak bisa tanggapin. Wow itu sakitnya apa pak? Sudah oh, nih pak, jangan sampai di apa di apa namanya di dihiraukan itu maksud saya. Ya itu hanya sebagai ya apa itu? Inggatan saja lah. Sejak kita <laughs> ya, tadi. Belum sebelumnya dulu-dulunya sakit apa air brandonya terbaik. Iya. Apa yang Bapak rasakan waktu itu dulu sebelumnya? Oh, sakit saya Leher. Semua itu darah tinggi saya ini tensinya oh. sampai 1230. Iya, iya. 10 ya. tahun tidak kurang dari 180 230. Alhamdulillah sekarang sudah baik ya, Pak ya. Ubar, ya. Sudah bubar ya. Sebut bubar ya. Iya. Itu kenapa? Apa namanya jantung juga puluh alhamdulillah. alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. terima kasih bapak banyak lagi yang lainnya iya iya iya iya alhamdulillah ya. ini selama itu acara pengajian bagian hati berangsur-angsur sembuh dan membaik setelah sebelumnya banyak sekali keluhan di Ustaz iya alhamdulillah iya alhamdulillah nah, ini mungkin buat jamaah yang lain bisa jadi inspirasi juga walaupun belum bisa bersilaturahmi langsung Bisa Allah telah mengambil doa, Alhamdulillah keluhan atau ujiannya bisa terlewati dengan baik. Jangan kemana-mana, kita akan break dulu untuk mempercelakan yang mau lewat berikut ini. Tapi setelah itu dengan hati yang kembali dengan cerita-cerita lain, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa dan juga jemaah bersama hati yang berbahagia. Sampai lagi dari bagian akhir di acara Benjel Hati ini. Di mana e, nanti doa akan langsung diimpin oleh Ustaz Danu. Dan pemirsa yang ada di rumah juga bisa membesarkan volume motivi Anda. Terutama mungkin ada saudara-saudara e, kita, jamaah juga yang ada di sini. Yang mengalami ada gangguan jiwa, ada sakit ingatan, memiliki ilmu ataupun penyakit-penyakit lainnya. Sama-sama kita mengikuti doa ini dengan khusus Insya Allah mudah-mudahan penyakit atau musibah tersebut Bisa lepas dari diri kita Ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Ustadz sebelum kita doa mengenai tema kita hari ini? Iya Saya memberikan salah satu gambaran Ini memang nasihat khususnya bagi diri saya sendiri Dan juga bagi saudara-saudara kita Yang saat ini mendengarkan Kalaupun Allah memberikan izin kita mempunyai ilmu. Saat ini kalau bisa kita jangan merasa lebih dari orang lain. Jangan merasa sombong dengan orang lain. Jangan membodohi orang lain dengan ilmu-ilmu kita. Karena bagaimanapun juga kita nanti akan mempertanggungjawabkan ilmu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini. Nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita membodohi orang lain kemudian sombong, dan sebagainya, termasuk itu. mudah-mudahan itu jangan sampai ada kita. Dan kita harus belajar mulai saat ini. Karena kalau kita tidak belajar saat ini, ya setan itu senantiasa ada di mana-mana, dan kita bisa, nafsu kita bisa yang muncul nomor satu daripada iman atau ketahulisan kita pada Allah. iya. Ini ketika bisa kita belajar, belajar ilmu yang baru juga di ilmu sabar ya Pak Ustaz ya. Iya, <laughs> iya. ilmu ikhlas, ilmu sabar dan mudah-mudahan semua usaha kita mendapatkan rido dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah sama-sama kita menundukkan kepala, kita memanjatkan doa agar semua ikhtiar kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat di rahmat-Nya Allah. Monggo Pak Ustaz untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Bayu, ya Masjid Mesir Anida dan juga pemirsa pengel hati yang dirahmati oleh Allah, amin Marilah di akhir acara ini kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala Khususnya bagi diri kita yang dulu pernah ke orang pintar, dulu pernah ke dukun, dulu pernah punya ilmu yang memang ini musrik Uh, marilah kita berdoa pada Allah Agar ilmu-ilmu yang ada di tubuh kita Yang memang bersifat musrik ini Kita mohonkan untuk keluar dari tubuh kita Amin Mari kita mohon kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholih ala muhammad wa ala alihi wa shahli Aja Ya Allah Ya Ghafal Engkau lah yang maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami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 Ya Allah, Alhamdulillah kesalahan dan dosa guru-guru kami Ya Allah, Alhamdulillah dosa kami Jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu Ya Allah, Alhamdulillah kau telah memberikan kami izin Menjalankan syariatmu, Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan taqwa di dalam hati kami Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rezeki. Ya Allah jika kami masih banyak salah dan dosa, sehingga kau berikan kami musibah, peringatan dan sakit pada diri kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar kau berkenan, menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Mengambil peringatan dan musibah yang ada pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ambillah dosa kami ya Ghaffar dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami. Ya Allah ya Salam agar kami lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Ya Allah. Jika kami pernah melakukan kesalahan dan dosa musrik ya Allah, dosa musrik ya Allah, kami mohon ampun kepadaMu ya Ghaffar Ampunilah dosa musrik kami ya Allah. Dan Kami memohon kepadaMu ya Allah. Jika di dalam tubuh kami banyak sekali makhluk yang menguasai badan kami, yang menguasai jantung dan darah kami, yang menguasai hati kami, yang membisikkan kata-kata yang tidak baik kepada kami, yang menguasai fikiran kami. Di mana makhluk tersebut masuk karena ilmu-ilmu yang kami pelajari dengan membaca mantra-mantra, dengan membaca amalan-amalan yang tidak ada dalam syariat Islam dan sunnah Rasulullah Ya Allah. Dan juga masuk melalui pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulmu, Ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, agar engkau keluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh kami, Ya Aziz. Kami mohon agar engkau keluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh kami, Ya Aziz. Agar kami... Seluar dari makhluk-makhluk ini Ya Allah Agar keimanan kami Ketauhitan kami Tidak terganggu oleh makhluk-makhluk tersebut Ya Allah Dan kami mohon kepada-Mu Ya Allah Jika ada sihir, telur, dan sandat yang ada pada diri kami Kami mohon agar Engkau ampuni orang-orang yang berbuat dosa Kepada kami Ya Allah Engkau ampuni orang-orang berbuat dolim kepada kami Ya Allah Dan kami mohon agar engkau keluarkan makhluk yang terkirimkan Melalui sihir, telur, dan sandat pada diri kami Ya Allah kami mohon agar Engkau keluarkan makhluk dari telus, sihir dan santet yang ada dalam diri kami ya Allah. Engkau keluarkan makhluk yang terkirimkan dari telus, santet dan sihir dari dalam diri kami ya Allah dan Engkau kembalikan mereka semua pada tempatnya ya Allah. Engkau kembalikan mereka semua pada tempatnya ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Engkau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kecengkelan dan kemarahan yang ada dalam hati kami ya Allah. Dekatkan kami dengan kesabaran-Mu, Ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Ya Razak. Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taib di muka bumi, Ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram, Ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami adalah hambamu yang masih hina di hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fatah. Mudahkan kami belajar kebenaran yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah, Ya Allah sehingga kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah ya Allah amin. Ya Allahnya kepada mulah kami menyembah dan hanya kepada mulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Takpana tina situnyah hasana, wa fil akhirat hasana, wa qinaa dabbanara, wa alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara tinggal hati pada pagi hari ini. Tentunya kami mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya Bayu Oktara memohon diri, wabillahi taufiq walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.